Hadirkan Mekarmin, ma'ashir al al-kurma, para tuan dan puan yang hadir di tempat yang mulia ini, dan tak lupa para murid yang tercinta, mudah-mudah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Kosida itu ya, Saya bilang Ya jumpatlah saya Saya sakit Karena mereka dulu ah, Mulai kecil bersama-sama saya Di Malang Haji Ismail sudah sampai ke tempat Kami juga sama dengan sini Ada pesantren, ada mahat, ada madrasah. Akhirnya Saya sendiri tidak jadi Berangkat ke Patani Akhirnya duduk di Johor Sampai hari Akhir saya berangkat ke Kuala Lumpur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 Bukan sekadar cakap, tapi ilmu, ilmu nahu. Ada ahli Imam Z. Di sini mudah-mudahan para murid juga ada yang ahli di dalam ilmu nahu, ilmu tata cara baca. Misalnya kola Muhammadun apa kola Muhammadan apa kola muhammadin. mana yang benar? Wah, ini dipelajari. Itu jagoannya Imam Z.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 sudah menjadi orang sudah menjadi di rumah dianjurkan untuk kembali kepada syariat yang diajarkan yang mu'adzabat nah, karena di sini tempatnya adalah tempat pendidikan maka saya juga ikut sholat berjamaah saya tidak mengatakan haram... harom harom saya bukan wahabi saya orang alusundawal jamaah ya tidak garang di dalam hukum boleh tapi adegatah ditimbang-timbang maka yang paling of goal sholatnya sendiri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 ada ilmunya, namanya ilmu tejuin dan ilmu makharijul huruf. Bahkan hadisnya Nabi bersabda, "Ana afsho human nato kabil tor. Aku adalah orang yang paling handal untuk melafalkan huruf bot, karena bot sama bot itu berbeda. Itu ada ilmunya." itu Al-Qur'an dalam pelafatan Belum lagi tata cara menghafal. Ada tata cara menghafal dengan hadr. Hadr itu cepat. Ya, laju. Misalnya orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul <kulullahu> ahad. Allahu subhanahu Nabi yalidu wa lam yulad wa lam ahad. Itu ada nah, nagam-nagam yang tidak boleh sekian persen kurang dari panjangnya mat misalnya.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 Bismillahirrahmanirrahim Itu salah Walaupun lagunya enak Kenapa? Bismillah itu matnya mat-tabi'i Mat-tabi'i cuma Dapat dua huruf Kalau Bismillahirrahmanirrahim Itu sudah empat huruf Ini ada aturannya Ya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 inget nama seorang imam bernama imam ibnu hajar pernah dengar pernah dengar nama imam ibnu hajar pernah dengar tak pernah dengar wow oh, seorang alim luar biasa orang zaman dahulu itu imam ibnu hajar rohullohualanhu arti ibnu hajar ibnu itu anak hajar itu batu lo kok anaknya batu gimana ini? ya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 Kemudian Ibnu Hajar berpikir, subhanallah di tengah berpikir dia melihat ada tetesan air sikit jatuh, tes. Tes. Tes. Kata Ibnu Hajar, ini batu besar kena tetesan air sikit-sikit bisa lopang.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 Bahwa catatan saya kasih sama Habib Zen Ini nanti yang dibaca Akhirnya Cakep di situ Orang-orang udah -orang seneng Pokok bagus ya Terlatih, jadi mulai muda terlatih Ikut Mana-mana sama saya Akhirnya saya disalib Datang ke Malaysia, berangkat sendirian Saya di rumah <s> <nya> Saya ada di rumah, Alhamdulillah diterima Cakep, latihan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 Sudah baca, sudah hatam ya Mudah-mudahan suatu saat Ya, bisa hatam Jangan pulang dulu, jangan pulang kampung Ya, jangan suka, minta izin Orang zaman sekarang, beda Pak Ustadz, ayah saya Telepon Pak Ustadz, ayah saya kangen rindu Tulang, betul? Pak Ustadz, nenek saya sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Pulang. Seminggu lagi. Pak Ustadz, di tempat saya ada yang melahirkan, Pak Ustadz. Siapa yang melahirkan saya mau pamitan? Pulang dulu, Pak Ustad. Nengokin. Siapa yang melahirkan? Kucing saya, Pak Ustadz. Kalau orang dulu tidak. Tak semacam itu. Luar biasa orang-orang dulu. -orang. Ya. Mudah-mudahan para murid ini bisa mengikuti. Jadi betul-betul betul-betul keluar dari Mahat, keluar dari pesantren, keluar dari madrasah menjadi orang yang betulan. Sampai-sampai syekhnya, -sampai gurunya bisa lepas. Ya, alhamdulillah macam apa bisa ini? Lepas. Maka di sini ketemu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 ngapalkan, betolah, ngapalkan, luar biasa, ya. ini suka demikian. mudah-mudahan kalian juga bisa mengikuti para murid, ya. jadi cak, cuma tak dengar, tak bisanya dengar saja, dengar tak kira, suatu saat bisa tak kira, ya. ya mudah-mudahan saja, mudah-mudahan saja. ya Dan juga mudah-mudahan para guru, para senior yang ada di sini memberikan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 Seperti di sini juga kemarin saya bilang biasanya apa pesan kalau datang ke sini kan ada manajernya ya. Saya bilang sekarang saya gurumu. Jadi saya gurumu pergi ke sini kamu harus pandai jadi manajer. Ganti walaupun saya pada guru saya Abuya Syihab Muhammad bin Alwi Al-Maliki guru saya di Mokka saya sering disuruh kamu sekarang jadi manajer. Terus nanti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 Pemuda-pemuda harus dikasih kesempatan. Ada musyawarah vekeh. Bukan ustad yang mengajar. Saya ini sering ditadkirai. Dinasehati oleh murid-murid saya. Ah, saya suka. Ayo, coba tahu. Tadkirah. Wah, saya dinasehati sebagai orang tua. Saya, Alhamdulillah. Saya dinasehati. Tahu apa? Yang penting, ilmu nyaman. Fahad. Kalau musyawara vekeh. Di tempat kami ini. Saya cuma duduk. Macam manager ya. Duduk. Oh ini cakep berdebat. Berdepan. Oh itu halal. Sudah oh bisa. Itu haram. Salah halal. Haram tak bisa. Ini kitabnya. Itu dari katanya syafuran ini. Saya cuma dengar. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang salah. Betulan. Baru saya yang cakap. Oh tidak begitu. Yang benar macam ini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 Ya, usia 50 tahun Kalau usia Nabi 63 tahun wafat Kata Abu Zain tadi cuma sekikit Berarti sisa cuma 13 tahun Pak Haji sisa berapa Pak Haji sisa berapa <tuh> nah. Gimana dengan pemuda-pemuda Sayyidina -pemuda? Ali bin Abi Thalib. Radhi Allah <muluh> Ta'ala Anhu Beliau ini memimpin orang tua-tua Sayyidina -tua. Usama <muluh> Bin Zed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 Tokoh-tokoh muda yang besok bisa merawat agama Islam. Apalagi zaman sekarang. Musuh-musuh Islam itu sudah banyak. Adik-adik, ya para buddha, para murid. Jangan suka tidur. Musuh itu banyak di luar. Musuhnya banyak di luar. Ya, kalau kalian sudah seusia-usia kami, kami ini tahu. Ada orang yang tadi kita baca...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 Bukan sekedar halal haram, kamu sesat, pakai terbang, pakai solawat, kamu sesat, tempatmu di neraka. Nah, hau lalulahku ada di labina. Orang cinta sama nabi tempatnya di neraka. Ini cakap macam apa? Itu musuh-musuh kita, musuh Islam, merusak dari dalam. Belum lagi syiah, orang syiah yang dari Iran juga demikian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 kita undang seorang pendeta pastor untuk ceramah Jumat khutbah Jumat seorang pastor gimana terjadi terjadi kalau di Malaysia belum ada di luar negeri sudah ada yang demikian bahkan ada sekarang ini Pelaksanaan sholat Jumat yang jadi imam bukan bapaknya bukan imam laki imamnya wanita kenapa setara bahasanya kestaraan gender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 di ya, Malaysia, di Singapura, di Thailand Kalau mereka dianggap ustazah dan berani khutbah Ini pemikirannya pemikiran liberal Ro -sa. Ro -sa. Ini sudah ada Siapa yang akan berperang dengan orang-orang semacam demikian Adalah kalian para murid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 suka memuji-muji pelajaran adu pendidikan Kristen. Kalau Haji Ismail ini kan sering ikut selawatnya Habib Sheikh Solo ya. Nah ini perang sama Babeh Sheikh Solo ini Namanya julukannya itu Gus Nuril, julukannya Tahu enggak Haji ya? Ramai di YouTube. Dia bilang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 La kad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih maryam sungguhlah kafir orang yang mengatakan cakap bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam siapa Isa bin Maryam Nabi Isa alaihi salam yang menuhankan siapa orang Kristen Allah mengatakan orang Kristen kafir kok ini berdolok kiai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 Pada Ahad minggu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.